di 33 OSL yang ini. Ya, secara civil Kita insyaallah ee uh, pagi hari ini akan membahas sekitar 3 ayat yang mudah-mudahan keburu kita membahas keseluruhan dari 3 ayat ini dari ayat 72 sampai 74 ya. Kita membaca Bersama terlebih dahulu A'udhu Billahi Minashshayqani rajim. Bismillahirrahmanirrahim فَإِنْ تُمْنُ نفسًا فِيهَا ظُلُمَاتٌ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا انْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نُخْرِجُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ أَيَاتٍ لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ كُنْتُمْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا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 Wa ma Allah ghafilin 'amma ta'malun Wa id qataltum nafsan dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa Fad daratun fiha kemudian kalian berselisih tentang siapa pembunuhnya Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Maka kami mengatakan pukullah dengan sebagiannya. Kadzalika yuhyil lahul Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati dan yuriikum ayatihi memperlihatkan kepada kalian tanda-tandanya La'adlakum ta'qilun mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang cerdas Baik uh, Bapak ibu ibu semua Ayat ini Melanjutkan Ayat yang kita baca sebelumnya ya, Tentang apa yang harus diperbuat oleh Bani Israel Untuk menyingkap pelaku pembunuhan seorang yang kaya raya itu ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Ngeyelnya Bani Israel Terus bertanya tentang sifat-sifat dari sapi yang harus mereka sembeli ya. Ayat ini menebutkan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu dan kemudian menunjukkan siapa pelaku pembunuhannya Nah, jadi eh, dua ayat yang tadi kita baca dari ayat eh, 72 dan 73 itu berbicara tentang dua tentang satu persoalan itu yaitu ihya'un maktuli Wa ta'ayinul qatili Menghidupkan orang yang terbunuh Dan menunjukkan pelaku pembunuhannya al Bukhariyu Imam al Bukhari mengatakan Faddaaratum piha Maksudnya Faddaaratum piha adalah Ikhtalaptum Kalian berselisih ya. Dan ingatlah ketika Kalian membunuh seorang jiwa Kemudian kalian berselisih Tentang Ya Pelaku pembunuhan itu. Ya. Jadi ihtilaf tu. Wahai kata kawan mujahid demikian mujahid mengatakan wa kawan atau al-Horosani waktu hak atau al-Horosani dan waktu hak juga mengatakan hal yang sama ihtilaf ihtilaf antum Kalian bermusuhan ya e, tentang menunjukkan siapa yang melakukan pembunuhan itu. Wa qala Ibnu Jurais, Ibnu Jurais mengatakan wa id qataltum nafsan fadaratum fiha qala ba'duhum sebagian mereka mengatakan antum qataltumuhu kalian telah membunuhnya. Wa qala akharun yang lain mengatakan bal antum qataltumuhu ya justru kalianlah yang membunuhnya. Wa kadza qala Abdurrahman bin Said bin Aslam ya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga mengatakan begitu Wallahu mukhrijumma kumtum teptumun Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan qawla mujahid ma taribun apa yang gaib dari kalian nah ya, tersembunyi dari kalian baik hadirin rahimahkumullah ya jadi ayat 72 ini menceritakan tentang perselisihan yang terjadi setelah pembunuhan itu terjadi jadi fedara fiha ini intinya adalah fedara fiha. kalian berselisih ya ikhtalaftum jadi mereka saling menuduh ya yang satu menuduh yang lain yang lain menuduh dan seterusnya itu terkait dengan siapa pelaku pembunuhan itu nah Karena itu maka Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Mengeluarkan <tuh> Memperlihatkan ya Kepada mereka Siapa yang telah melakukan pembunuhan itu Sesuatu yang tentu saja <tuh> Bagi mereka Itu Mereka tidak mengetahuinya Siapa yang telah melakukan itu Fakul nadribu Bibraqdiha Maka kami mengatakan Pukulkanlah dengan sebagiannya Hadal ba'du Yang sebagian ini Aisyai'un kana min aqdo'i hadhi'il baqarah Artinya adalah Bagian ya Dari anggota tubuh Apa Sapi itu Fal mu'ajizatuh hasilatun bihi kemujizatan itu terjadi Dengan Meng mukulkan sebagian dari anggota tubuh dari sapi itu wakhor kula ada tubihika inun kejadian luar biasa itu terjadi dengannya wakordka ya, muayinan finapsil amri muayinan finapsil amri sangat mungkin ya sebagian dari anggota tubuh dari sapi itu memang sudah tertentu artinya mereka disuruh untuk memukulkan dengan bagian apanya ya falau kana fi ta'inihi lana faidatun ta'udu alaina fi amriddini awiddunya labayyanahullahu ta'ala lana tetapi andai saja menunjukkan secara definitif tentang anggota tubuh apa yang dipukulkan atau harus dipukulkan kepada mayatnya itu memiliki faedah untuk kita ya baik terkait dengan urusan dunia maupun urusan agama maupun urusan dunia maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya kepada kita tentang bagian dari tubuh sapi itu walakinnahu abhamahu tetapi Allah Subhanahu wa taala membuatnya menjadi mubham sesuatu yang tidak dapat disebutkan ya walam ya'ti an sahihin an ma'sumin bayanuhu dan tidak ada lewat satu riwayat yang sohih dari Rasulullah SAW penjelasan tentang anggota tubuh apa itu panah nunabhamu kama abhamahullah oleh karena itu maka kami akan tetap membuatnya dia ya tidak definitif tidak jelas anggota tubuh apa sebagaimana Allah menyebutkan dengan cara seperti itu waqawlu ta'ala dan firman Allah taala kadzalika yuhyil lahul mauta demikianlah Allah menghidupkan orang mati ayat fadarubuhu fayahya artinya adalah mereka memukulkannya kemudian ia hidup ya wa nabahata'ana an ala qudratīhi wa ihyā'ihi al mauta bima syahadū min amril qatil Allah subhanahu wa taala <tuh> mengingatkan tentang kuasanya Allah ya serta menghidupkannya terhadap orang yang mati dengan sesuatu yang mereka saksikan tentang orang yang terbunuh itu ja'ala tabaraka wa ta'ala dhalika suni'a hujjatan lahum alal ma'adi Allah telah menjadikan perbuatan itu sebagai hujjah bagi mereka tentang akan terjadinya kebangkitan wa fasilan makana bainahum minal khusumati wal serta memisahkan memutuskan perselisihan persekutuan, yang apa persengketaan yang terjadi di antara mereka ya. Jadi hadirin rahimakumullah ayat ini berbicara tentang perintah Allah untuk memukulkan sebagian dari anggota tubuh ya, Uh, apa sapi itu terhadap orang mati itulah yang membuat kemudian orang mati itu bangkit kembali menjadi hidup ya. Yang kemudian menjadi uh, apa pembahasan di sini adalah bi'adzha sebagiannya. Itu kan tidak definitif ini apa yang kemudian dipukulkan oleh Bani Israel terhadap orang yang sudah meninggal itu. Nah, perintah Allah terhadap mereka itu bisa definitif buntutnya kah gitu kan kakinya kah gitu kan atau sebagian dari uh, apa daging uh, sapi itu ya Nah uh, sangat mungkin ya juga memang terjadi bahwa apapun yang dipukulkan itu <tuh> itu kemudian terjadi hujja bagi mereka atau menjadi apa kemu'jizatan itu terjadi mu'jizat itu terjadi apa yang disebut dengan mu'jizat itu terjadi adalah bahwa dia membuat orang mati itu menjadi hidup kembali itu mu'jizat ya mu'jizat kharkul adah sesuatu yang terjadi secara luar biasa karena ya biasanya orang yang sudah mati tidak hidup lagi di dunia ya meskipun Allah akan menghidupkannya kelak di alam berzakh tetapi di dunia Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghidupkannya kembali nah ketika dengan memukulkan sebagian dari anggota tubuh sapi itu terhadap orang yang sudah meninggal dan kemudian orang yang meninggal itu ya silahkan alasan Pak itu. orang yang sudah meninggal itu kemudian hidup kembali ya nah ini menunjukkan bahwa ini kejadian yang kharful adah, mukjizat ya mukjizat kejadian yang luar biasa yang terjadi ya diantara atau di, dengan apa dengan uh, uh, nabi Musa alaihissalam karena yang disebut dengan mukjizat itu kan selalu terjadi dengan seorang nabi ya karena itu maka meskipun ia adalah menjadi kebutuhan dari Bani Israel tetapi ia adalah hakikatnya mukjizat Nabi Musa alaihi salam jadi apapun yang dipukulkannya itu akan kemudian membuat orang yang sudah meninggal dunia itu menjadi hidup kembali nah persoalan kemudian Allah menyebutkan biba diha sebagian dari anggota tubuh itu apa itu nah anggota tubuh apa itu Nah, Ibnu Khafir menyebutkan di sini adalah bahwa andai saja menyebutkan tentang anggota tubuh apa yang dipukulkan kepada orang yang meninggal itu membuat uh, apa anggota tubuh itu atau penyebutan anggota tubuh itu menjadi uh, apa mendatangkan manfaat bagi kita itu, silakan, ya, itu maka Allah akan menyebutkannya dengan definitif. Ya, tetapi ketika penyebutan itu tidak mendatangkan manfaat bagi kita, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi, ya maka Allah tidak kemudian menyebutkan hal itu, ya. Karena itu maka Ibnu Kathir menyebut saya tetap akan tidak akan menyebutkan atau tidak akan menafsirkan secara definitif anggota tubuh apa sebagaimana Allah membiarkan, ya perkara ini menjadi mubham ya uh, mubham itu artinya adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan definitif dengan tegas dengan jelas gitu nah jadi uh, Bapak Ibu semua ini mengajarkan sesuatu kepada kita sangat penting adalah apa yang kemudian menjadi fokus uh, perhatian kita tentang perkara yang ada di dalam Al-Quran Sunnah di dalam agama kita adalah terkait dengan manfaat amal dari pengetahuan itu. ya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak berefek pada amal. Nah inilah yang seringkali oleh para ulama kita memang tidak dibahas dengan definitif, ya, dengan panjang lebar. Dan karena itu maka ulama-ulama kita, lebih banyak mengatakan wallahu alam ketika harus berbicara tentang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baik manfaat duniawi maupun manfaat ukrawi gitu. Nah, e, jadi e, apa ini adalah bab di mana di dalam epistemologi Islam itu diajarkan tentang diam gitu kan. Jadi sama dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan hari kiamat itu akan terjadi, kan Rasul menjawabnya adalah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya gitu. Jadi Rasul dalam bab ini itu tidak, tidak tahu. Ya. Karena itu maka di dalam agama kita ada epistemologi yang disebut dengan sam'iyyah. Sesuatu yang kita ketahui jika kita mendengarnya lewat dalil, baik dalil Al-Qur'an maupun di dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan informasi tentang itu baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Rasul maka mengatakan wallahu aalam mengatakan tidak tahu berarti dia telah tahu kenapa mengatakan tidak tahu berarti dia tahu dia tahu bahwa perkara itu memang tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil Sementara tidak ada dalil Karena itu maka tidak mungkin perkara itu diketahui gitu Maka karenanya tidak tahu tentang perkara yang tidak bisa diketahui Maka berarti dia sudah tahu gitu Akhirnya seperti itu Nah jadi hadirin hakimakumullah Ini mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang bisa kita sebut dengan uh, adab di dalam ilmu Ya adab di dalam ilmu bahwa hadap dalam ilmu ini pertama harus mengacu pada ya eh, apa sumber-sumber epistemologinya yang jelas ya ada pengetahuan yang bisa kita ambil dengan akal kita khususnya adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengalaman indrawi kita karena akal <tuh> hanya akan tahu terkait dengan apa saja yang pernah kita apa apa kita jalani ya akal itu ya saluran pengetahuannya adalah indera pendengaran penglihatan khususnya dua itu ya bahwa memang ada ada perasa dan lain sebagainya itu juga termasuk tetapi porsinya itu sangat kecil ya sebagai saluran ya dari ilmu pengetahuan yang paling besar adalah pendeng pendengaran. Baru kemudian diikuti oleh penglihatan. Itulah sebabnya Allah menyebutkan وَجَعَلَا لَكُمُ Ya, Pertama yang disebutkan adalah Allah telah menjadikan untuk kalian itu pendengaran. وَالْبَصَرَوْا Kemudian penglihatan. وَالْفُعَدْ Akal. Itu. Kenapa akal disebutkan setelah pendengaran dan penglihatan? Karena akal hanya berfungsi setelah pendengaran dan penglihatan itu berfungsi. Sebelum pendengaran dan penglihatan itu berfungsi, akal tidak akan berfungsi Ya, Jadi akal hanya akan tahu tentang perkara-perkara yang tunduk pada pengalaman indrawi kita Yang tidak tunduk pada pengalaman indrawi kita itu bukan pengetahuan akal Ya, Satu contoh misalnya, ketika hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di alam barzah setelah kematian Ya Bisakah kita tahu tentang detil kejadian yang terjadi dengan orang yang dikuburkan itu dengan akal semata kita? Tidak. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah melakukan atau tidak bisa mengindra itu. Ya, Satu-satunya pendeng pengetahuan kita tentang hal itu adalah kalau ada dalil. Ada dalil Al-Quran Ada dalil Sunnah Dari situlah kita tahu Tidak ada dalil yang sama sekali Maka kita tidak akan pernah tahu Apa yang tidak tunduk pada indera kita itu Nah, <tuh> Jadi Ini adalah perkara gaib Karena perkara gaib Maka Ia hanya bisa diketahui lewat dalil Dalilnya bukan dalil akal Tetapi dalil sam'i ya. Dalil baik dari ayat al-quran maupun dari hadis rasulullah saw. sementara tidak ada riwayat yang sah tentang itu, gitu. karena itu maka bagian tubuh apa itu itu apa uh, tidak bisa diketahui, ya itu satunya. yang kedua, ya ketika allah swt menyebutkan tentang satu perkara itu dengan ya, tidak definitif maka itu tanda bahwa perkara itu memang tidak mendatangkan manfaat baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam urusan agama kita ya andai kemudian diketahui katakanlah buntutnya apakah kemudian dengan memukulkan sapi yang apa kepada orang, buntut sapi kepada orang yang sudah meninggal itu akan membuat kejadian yang sama kan tidak juga begitu kan nah itu yang dimaksud bahwa ia tidak mendatangkan manfaat duniawi karena ia tidak bisa diulang gitu ini adalah khur kuladah ini adalah mu'jizat yang khusus terjadi dengan Nabiullah Musa alaih salam dalam kasus seperti ini ya mu'jizat jelas tidak bisa diulang itu bahwa ia tidak bisa mendatangkan atau tidak mendatangkan manfaat agama kita ya karena ya bukan menjadi tuntunan ajaran agama melakukan itu ya karena itu maka penyebutannya itu menjadi tidak penting itu kan. jadi yang penting adalah bahwa ini kasus pernah terjadi ya kemudian Allah subhanahuwata'ala ingin mengingatkan ya bahwa dengan kasus ini Allah subhanahuwata'ala memperlihatkan kuasanya jadi intinya adalah ibrahnya pelajarannya adalah Allah ya mampu memperlihatkan kuasanya kepada umat manusia itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi hujah, menjadi argumen bahwa kebangkitan itu menjadi perkara yang mesti akan terjadi dan ya itu dibuktikan dengan bukti-bukti konkret tidak hanya orang meyakini itu semua karena kuasa Allah, tetapi bahwa di dunia saja kuasa Allah itu bisa diperlihatkan. Nah, jadi ini menjadi hujah bagi Bani Israel, menjadi hujah bagi kita bahwa kebangkitan setelah kematian itu adalah perkara yang mesti terjadi. Bagi Allah sangat mudah dan itu dibuktikan dengan Allah memperlihatkan. Tuh buktinya adalah Allah mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Ya Karena itu maka Allah menghidupkan seluruh umat manusia setelah kematiannya itu menjadi perkara yang enteng bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala ya. qadzakar fi hadhihi surati Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat ini mimma khalaqahu dari apa yang telah ia ciptakan min ihya il mawta dalam bentuk menghidupkan kembali orang yang mati fih khamsati mawadi'a pada lima tempat thumma ya. baasna kum mbaadi mautikum Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Wahadihil kisah, ya kemudian kisah ini. Waqisatul ladhina kharuju min diarihim baum ulufun hadarul maut. Kisah orang-orang yang keluar dari rumah mereka. Mereka adalah ribuan ya, karena takut akan kematian. Waqisatul ladhi marru ala quryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian kisah seseorang yang melewati sebuah kampung yang tidak dihuni. Waqis suatu Ibrahim alaihissalam wa ya. tuyur al arba'a. Kemudian kisah Ibrahim dengan empat ekor apa burung. Wa nabbaha ta'ala bi'ihya'il ardi ba'da mautihah. Kemudian Allah mengingatkan tentang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Alaihi ahadatil adzami pada sawiru untuk menghidupkan untuk kembali, ya, apa menghidupkan eh, jasad setelah eh, jasad itu eh, mati. Wasahiduhadzat Allah dan yang menjadi saksi terhadap persoalan ini adalah firman Allah Taala. Wa ayyatul lhamul ardhul maidatu ahayinaha. Dan diantara tandanya untuk mereka adalah al ardul meita tuh bumi yang mati ahyainaha kami hidupkan ia wa khrojna mina habban kemudian kami keluarkan dari bumi itu apa habban satu biji ya paminhu ya kulun. dan darinya mereka kemudian makan wajan fiha jannatin min nakhilin wa ana wa fajjarna fiha min alayun kami jadikan dari bumi ini apa jannah ya kebun-kebun min ya dalam bentuk pohon-pohon kurma wa anabin pohon-pohon anggur wa fajjarna fiha min al kemudian kami pancarkan dari bumi itu mata air liyaqulu min samarihi agar mereka makan dari buahnya wa maamilatu aidihim dan apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka afala yashkurun tidakkah mereka bersyukur ya jadi hadirin Muhammadallah, ayat ini juga bercerita tentang Allah menghidupkan, ya, menghidupkan. Kedalika yuhiillahul mauta, wajurikum ayatihilanlakum taqilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang mati, memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang cerdas. Ya. Di dalam Al-Quran kisah tentang Allah menghidupkan kembali yang mati itu disebutkan lima kali, ya. intinya adalah tema baktina kumimba di ma'utikum. Ini menjelaskan yang lima kali ini sebagai sebuah argumen, sebagai sebuah hujjah di mana kebangkitan setelah kematian ini menjadi sesuatu yang mungkin. Ya. Kenapa ia mendapatkan penjelasan yang rinci? Karena banyak orang yang menolak akidah kebangkitan itu dianggap bahwa itu tidak logis. Ya. Dianggap tidak logis. Bagaimana mungkin yang sudah meninggal ya sudah menjadi tulang belulang gitu kan kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Dianggap bahwa itu adalah perkara yang mustahil ya. Menurut akal mereka atau menurut logika mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah dari lima kejadian di mana Allah menghidupkan kembali yang sudah meninggal dunia ini. Di antaranya adalah kisah ini, ya, di mana Allah kemudian dengan memukulkan sebagian dari anggota tubuh, sapi itu membuat yang meninggal itu menjadi hidup kembali kisah tentang ribuan orang yang keluar dari rumahnya karena takut mati ya mereka kemudian mati mereka kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan secara kolosal secara masal bahwa mereka sadar ya dalam kejadian yang sangat banyak ya tetapi mereka apa eh, mati kemudian Allah menghidupkan kembali mereka kisah tentang seorang yang lewat satu perkampungan yang perkampungan tua yang tidak lagi ada dihuni di situ kemudian dia meninggal ya di situ kemudian dia meninggal demikian juga himarnya ya hewan yang menjadi tunggangannya juga mati ya kemudian <tuh> dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala himar yang ia saksikan sudah mati itu kemudian juga apa, tersusun kembali menjadi apa himar yang hidup. Nah ini apa satu kisah ya. Kemudian kisah tentang Ibrahim alisalam di mana Nabi Ibrahim ingin melihat ya apa secara ainul yakin. Jadi kebenaran itu kan ada yang disebut dengan hakul yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin hakul yakin ini adalah menurut akal menurut logika itu mustahil salah ya uh, ini adalah hakul yakin ya tetapi Nabi Ibrahim yang hakul yakin ini ingin meningkat menjadi Ainul yakin menjadi sesuatu yang ia saksikan oleh mata kepalanya sendiri sehingga kebenarannya tidak hanya menjadi sesuatu kebenaran yang abstrak tetapi menjadi kebenaran yang indrawi itu kan nah karena itulah maka kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia itu Nabi Ibrahim kemudian diperintah oleh Allah untuk mengambil tiga ekor burung tiga ekor burung itu kemudian dicincang ya dicampurkan satu apa satu yang lain sehingga keempat burung itu menjadi bersatu dari empat apa ekor burung yang sudah dicincang dan kemudian dicampurkan itu itu kemudian disuruh dibagi empat tehadan dan ditempatkan di empat gunung yang berbeda nabi Ibrahim kemudian mengikuti itu arahan dari Allah subhanahuwataala Allah kemudian menghidupkan kembali ternyata dari anggota tubuh tubuh yang sudah terpisah dan tercampur kemudian di apa di empat tempat itu mereka kemudian bersatu dan kembali menjadi burung yang hidup nah ini satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, kan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah memberikan sebuah analogi ya, tanah yang sudah tandus karena tidak mendapatkan guyuran air hujan, ya, tumbuh-tumbuhan itu kemudian menjadi mati ya ia menjadi retak-retak sedemikian keras uh, apa uh, Tanah yang uh, tidak mendapatkan lama tidak mendapatkan siraman air itu diguyur hujan maka dalam waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu subhanahuwata'ala menghidupkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya dan dari situlah maka kemudian Allah membuat sebuah ilustrasi demikian Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia ya jadi jasadnya sudah tidak ada, dia sudah menjadi campur menjadi tanah atau menjadi tanah. Eee, apa, tulang perulangnya juga menjadi sudah menjadi kering, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mampu kembali untuk menghidupkannya. Nah inilah yang kemudian disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allahul al Ardul Maitat Wahyainah Wa Afrodnamin Habbang Faminuyakulun. Ya, dari sesuatu yang tumbuh dari tanah yang tadinya tandus itu kemudian berbuah, ya menumbuhkan apa biji-bijian yang bisa kita makan, ya. kemudian di situ juga tumbuh pohon kurma, pohon anggur, gituan, kemudian memancar mata-mata air, gituan, dan itu semua adalah Allah Subhanahu Wataala ingin agar kita makan dari buah-buahannya serta juga apa yang ditanam oleh manusia dan mudah-mudahan dengan cara itu kita semua akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik, ثم قسَت قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Ayat 74 ini menceritakan tentang respon Bani Israel terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Hal itu membuat hati mereka itu menjadi keras, ya. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ Hati itu sedemikian keras seperti kerasnya batu bahkan jauh lebih keras daripada batu. Mengapa jauh lebih keras daripada batu? Wa inna minal hijarati lamaya tafajjaru minul anhar. Karena di antara batu itu ada batu yang kemudian memancarkan uh, apa uh, memancar darinya air sehingga membentuk sungai. Wa inna min, wa inna minha lamaya yashaqqu fa yakhruju minhul ma. Dari batu itu juga ada yang retak kemudian mengeluarkan air. Wa inna minha lamayah bitu min hasyatillah. Di antara batu juga ada yang dia terjatuh karena khasyah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa mallahu bighofirin amma ta'malun dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Nah. Jadi hadin rahimakumullah. Ayat ini menceritakan tentang dua hal ya. Yang pertama adalah menceritakan tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi, dan yang kedua adalah adanya potensi kognitif di dalam benda-benda padak, ya, sehingga mereka itu sebenarnya adalah tahu dan merasa itu, kan. ya, jelas potensi kognitif dan afektif lah dalam bahasa pendidikan itu. Nah, jadi menceritakan tentang dua hal. Yang pertama adalah bayanu qaswati qulubil yahudi, penjelasan tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi. Yaqulu ta'ala tawbiikhan li bani Israila, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka apa mencela Bani Israel wa taqri'an lahum 'ala ya, dan kemudian memberikan peringatan keras terhadap mereka apa yang telah mereka saksikan min ayatil lahi ta'ala wa ihya'il mauta ya dalam bentuk di mana mereka menyaksikan ayat-ayat Allah dan Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati fa maqasat qulubukum mim dhalika kullu ya kemudian keraslah apa menjadi keraslah hati kalian setelah kejadian itu semuanya Fahyakal hejaratilatila talinu abada kerasnya hati orang Yahudi itu adalah seperti batu yang tidak lunak, ya, tidak mengalami pelunakan untuk selama-lamanya. Walihaatana Allahul muminina adami shlihalihim. Oleh karena itu Allah melarang orang-orang yang beriman untuk berperilaku seperti perilaku orang-orang Yahudi itu. Fakohala maka Allah berfirman. Alam yakni ridzalina amanu antahsyakuluh buhum lidikrilah tidakkah telah datang bagi orang-orang yang beriman satu momen agar mereka itu khusyuk apa hati mereka itu dengan berzikir kepada Allah wamana zalaminal haki dan apa yang telah turun dalam bentuk kebenaran Walayakunukanlah tina utul kita bamin koblud dan janganlah mereka itu berperilaku seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatholalaihimul ahmadu kemudian masa itu berlalu cukup panjang. Fakosatkulo buhum kemudian hati mereka menjadi keras. Wakathiruminhum fasikun dan banyak diantara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Hadeelahimakomullah ya. jadi ayat ini menceritakan tentang peringatan ya Allah mencela ya orang-orang Bani Israel karena mereka tidak merespon ayat-ayat Allah itu sehingga membuat mereka menjadi ingat terhadap Allah menjadi takut terhadap Allah tetapi justru ayat-ayat Allah itu dibohongkan sedemikian rupa nanti akan diceritakan bagaimana respon dari ya kesaksian mereka tentang siapa yang telah menilai apa membunuh itu orang yang membunuhnya ya tidak kemudian dia menjadi taubat kepada Allah tetapi justru dia membohongkan menolak kesaksian orang yang sudah meninggal dunia itu jadi ini adalah apa satu sikap yang sangat apa keras kepala ya dari ban Israel ya itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat setelah kejadian itu bukan mereka menjadi luluh yang tadinya ngeyel yang tadinya justru ingin melarikan diri ya dari apa yang telah diperintahkan oleh rasulunya Nabi Musa alaih salam kemudian terjadilah apa yang terjadi tidak membuat mereka menjadi kembali kepada Allah tetapi justru membuat mereka semakin ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu maka ayat ini memiliki manfaat besar untuk kita di dalam agama dan dunia kita karena itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kembali kisah itu terhadap kita ya dan karena itulah di dalam ayat lain Allah ya, berpesan atau memerintahkan agar kita tidak berperilaku seperti perilaku orang-orang Yahudi itu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, tidak kata datang bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu menjadi husuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dikisahkan ini ada satu apa satu kisah ya, tentang uh, Al Fudail bin Iyad, ya. Al-Fudhal bin Niyad itu populer ceritanya karena beliau itu melakukan apa ya bahasa-bahasa biologi lah, mutasi gitu lah, dari seorang yang penyamun menjadi seorang yang kelak disebut dengan abidul harumain abidul harumain itu artinya adalah orang yang biasa beribadah di dua masjid haram jadi pekerjaannya sejak ia tobat sampai meninggal dunia begitu pindah dari Mekah ke Medina sudah lama tinggal di Mekah ya, beliau kemudian pindah ke Madinah. beliau beribadah di Masjid An nabawi di Madinah. setelah lama di Madinah, beliau kemudian kembali lagi ke Mekah, begitu terus-terusnya karena itu maka ia disebut dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua masjid Haram, yang unik adalah awal dari taubatnya uh, Pak Al-Fudil bin Iyan ini dikisahkan di dalam apa, tarikh Madinatul Tuhdimas, sejarah kota Damaskus yang ditulis oleh Ibn Asakir, As diriwayatkan dari Ibrahim bin Al As'ash, ya, bahawa pada suatu hari, pada suatu sore, Fudel uh, itu dia seperti biasa berangkat ke tempat penyamunan, ya, di wilayah kekuasaannya itu premanlah bahasa kita sekarang, eh, di situ dia malak, ya, mencuri, menggarong setiap orang yang lewat di situ kemudian diambil harta kekayaannya demikian pekerjaan dari al-fudel bin iyyah suatu sore ketika ia hampir sampai ke tempat penyamunannya itu itu terdengar dari satu tapilah itu teriakan cepat-cepat itu kita lewati wapak daerah bayak gitu kepergok budel kita habis semua itu dihabisi semua kita terdengar di telinga oleh fudhil bin Iyad. Dia kemudian sedemikian apa sangarkah saya dia dapat di mata orang? Mereka tidak tahu kalau dia itu adalah Al-Fudhil bin Iyad, ya. Karena itu maka kemudian Fudhil mendekat mereka dan berkata, "Hei, eh, siapa di antara kalian yang malam ini menginap di rumah saya maka dia akan selamat dari kejahatan Fudhil." Mereka tidak tahu kalau dia adalah Fudhil bin Iyad. Mereka kemudian, "Oh, ini orang baik nih." Mereka kemudian mengikuti baik kami akan mengikuti Anda. Mereka kemudian Bapak pergi ke rumahnya. Ternyata Fudail bin Iyad meskipun adalah seorang garong gitu, tapi memiliki hati yang sangat lunak. Ya. Dia kemudian pergi untuk mencarikan selimut bagi tamu-tamunya. Tamu-tamunya banyak dan selimut di rumahnya tidak cukup untuk apa mereka. Dia kemudian mencarikan selimut untuk mereka. Pulang ke rumahnya setelah mendapatkan selimut itu. Didapati seorang di antara mereka sedang membacakan ayat Al Quran ini. Alam yakinilatina amanu anta sya'kulubum lidikrilah yuwmana salaminalhak. Tidakkah datang saatnya di mana orang-orang yang beriman itu menjadi takut kepada Allah, khusyuk di dalam zikir kepada Allah, membacakan khusyuk ketika membacakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahuwataala. Dan janganlah mereka seperti seorang ahli kitab sebelumnya, orang-orang Yahudi yang dikisahkan di dalam ayat ini. Gitu. Setelah kemudian turun kitab kepada mereka, masa berlalu cukup panjang, membuat hati mereka itu menjadi keras, gituan. Dan banyak juga diantara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Menyimak ayat ini kemudian Fudel bin Dia teriak, gituan, bala, hana waktu, ya telah datang waktunya Fudil bin Iyad untuk taubat kepada Allah orang baru tahu Oh, ternyata dia Fudil itu tahu gitu nah inilah yang kemudian menjadi apa menjadi awal dari uh, apa perpindahan taubatnya ya Fudil bin Iyad sehingga Fudil bin Iyad menjadi orang yang sedemikian rupa menjadi ahli ibadah jadi hadir rahmatullah ya ini hanya sekedar menceritakan tentang Allah memerintahkan kita agar tidak berperilaku seperti orang-orang Yahudi ya masa yang cukup panjang di hadapan kita sangat mungkin membuat kita menjadi orang yang lengah terhadap Allah berbagai persoalan kehidupan dunia seringkali kemudian membuat kita terlena dan membuat kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah membuat kita kemudian apa memiliki hati yang tereduksi sehingga ya Uh, apa, jika tidak diimbangi oleh ibadah-ibadah uh, ekstra kita kepada Allah itu akan membuat hati menjadi sedemikian keras ya dan jauh dari istilah khusyah atau khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itulah maka kita perlu untuk terus memperbaharui kondisi hati kita itu sehingga uh, tidak menjadi orang yang seperti digambarkan Allah tentang Bani Israel di dalam ayat ini ya al Alauhfia fi tafsirih Ibn Alauhfia Alauhfia menyebutkan di dalam tafsirnya Ani bin Abbas dari Ibn Abbas lemah torobal makturubibah adilba koroti jalsa ahya maka nakotun. Ya, setelah seorang yang terbunuh itu itu dipukul dengan sebagian dari anggota tubuh apa sapi itu dia kemudian duduk dalam keadaan hidup. Sebelumnya jelas dia adalah seorang yang mati. Ya. Fakila man kota ya. Kemudian ditanya dia itu siapa yang telah membunuh engkau Kaulah Banu <tuh> Achi kota ya. Dia mengatakan anak dari saudaraku, mereka lah yang telah membunuhku itu. Semua <tuh> kubir Kemudian dia mati kembali. Pakola Banu Achihi nakubaduhullahu, ya. Maka anak dari saudaranya itu setelah ia yang mati itu itu kemudian dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan wallahi ma qatalna demi Allah kami tidak membunuhnya fa bil haqqi an ra'awhu mereka kemudian membohongkan kebenaran setelah mereka melihatnya fa qala Allah thumma qasath qulubukum min ba'di dzalika oleh karena itu maka Allah menyebutkan kemudian hati mereka hati kalian menjadi keras ya setelah itu kejadian itu yakni abnau akhisheeh yaitu anak-anak dari saudaranya seorang tua kaya raya yang terbunuh itu fahyakalhejarati awaashadu kaswah maka hati mereka itu seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu Pasorat kulu bani Israel maaturil amadi kau Maka hati-hati bani Israel setelah perjalanan panjang itu menjadi keras. Ba'ida tunanil mawajudati jauh dari sifat menerima nasihat. Ba'dama syahaduhu minar ayat iwal muajizat setelah apa yang mereka saksikan dalam bentuk ayat-ayat kebesaran Allah serta muajizat kejadian yang luar biasa fahiyati biqaswatiha kalhijarati allati la ilaaja lalainiha saking kerasnya itu adalah ia seperti batu dalam hal tidak mungkin lagi ia dilunakkan Jadi intinya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan hati mereka itu seperti batu dalam hal di mana batu itu tidak bisa diproses menjadi sesuatu yang lunak. Hati bani Israel juga sama, tidak lagi memungkinkan mereka menerima uh, nasihat yang membuat hati mereka menjadi lunak. Awwasadu khaswatan min al-hajarati atau sesungguhnya lebih keras daripada batu. Mengapa fa'inna min al-hajarati ma'ya ta'fajru min al bil anharil jaria? Karena dari batu itu ada batu yang kemudian memancarkan mata air. Dari mata air itulah kemudian terbentuk apa terbentuk sungai yang mengalir. Wa min hamayy shakkufaya khruju min hulma di antara batu itu ada yang retak kemudian keluar dari batu itu air meskipun tidak uh, tidak banyak. Wa ya. ilham yakin jarian meskipun air itu tidak sampai mengalir. Wa ya. min hamayy bitumin roq siljabalimin khushyatil di antara batu itu juga ada yang batu dari atas gunung saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala wafihi idrakun li dhalika bihasabihi dalam hal itu adalah pengetahuan batu itu tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitasnya ya Rawah Muhammad bin Ishaq bin Abbas, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas wa inna min al-hajarati la mayatafajjaru min dan seterusnya. Ayat wa inna minal min al-hajarati la alyanu amma tad'una ilaihi min al-haq. Amma tad'una ilaihi min al-haq, ya. Di antara batu itu ada yang jauh lebih apa lunak daripada hati kalian, ya. Dalam sikap atau dari sikap di mana kalian itu menolak uh, kebenaran atau mengungkapkan mengaku-ngaku ada kebenaran selain kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, wa mallaahu bi ghafirin amma taamulun dan Allah tidak lupa tidak lengah dari apa yang telah kalian perbuat. Jadi hadirin muhammadumullah ini adalah bentuk di mana proses koswatul kulub hati yang keras itu terjadi di antara Bani Israel. Baik mereka pelaku pembunuhan itu maupun Bani Israel secara umum gitu. Kan. Mengapa dengan pelaku pembunuhan itu? Karena setelah orang yang mati itu dipukul kemudian dia hidup Dia kemudian duduk, bisa duduk dalam keadaan hidup Dia ditanya siapa yang telah membunuh engkau Dia kemudian menyebutkan pelaku sesungguhnya Bahwa yang membunuhnya adalah masih kerabatnya sendiri Masih keponakannya sendiri Ya, mereka adalah ahli waris dari apa orang tua yang terbunuh itu, ya. <tuh> itu sudah apa sudah kita bicarakan sebelumnya, ya. Kemudian tidak lama setelah itu, karena memang tujuannya hanya sekedar untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan itu, maka orang yang mati hidup itu kemudian dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia mati kembali itulah maka para pelaku pembunuhan yang telah disebutkan itu mereka ingkar. Demi Allah kami tidak melakukannya <tuh> ya, Padahal semuanya sudah menyaksikan Tentang kesaksian ya, apa, Korban terbunuh itu Nah inilah yang kemudian Membuat Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut mereka itu dengan firman-Nya: Thumma qasat kulubukum mimba'di talika ya. Jadi Ayat-ayat Allah sedemikian rupa itu Direspon justru dengan mengingkarinya ya. Sama dengan Sikap ban Bani Israel setelah mereka itu diselamatkan oleh Allah dari apa e, laut merah di mana mereka menyaksikan mereka bisa melewati laut merah itu dalam keadaan selamat ya tanahnya apa jalannya kering kiri kanan itu seperti air seperti menggunung ya e, atau menggunung mereka kemudian bisa melewati laut merah itu kemudian disusul oleh ya, apa Firaun dengan tentaranya mereka sudah sampai di pantai berikutnya sementara tentara Bani Israil ya tentara Firaun itu masih di dalam lautan Allah kemudian mengembalikan laut itu seperti sedia kala mereka selamat ya ini kan kejadian luar biasa tapi apa yang mereka terjadi mereka kemudian naik bukit Sinai di bukit Sinai mereka melihat orang-orang yang sedang menyembah berhala apa yang mereka katakan jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka menyembah berhala-berhala itu jadi ini adalah pengingkaran yang luar biasa dan karena itu maka apa yang terjadi dengan pembunuh dari seorang yang kaya raya ini, ini adalah kemudian juga menjadi satu kebiasaan di dalam sejarah Bani Israel betapa bahwa kosat mereka menyikapi ya orang-orang yang atau menyikapi ayat-ayat Allah itu sedemikian eh, keras dengan hati yang keras. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan awa syaddu qaswa itu lebih keras daripada batu Allah kemudian menyebutkan karena diantara batu itu ada yang apa memiliki kelembutan lebih lembut daripada hati Bani Israel itu dari apa dari batu itulah yang kemudian bisa memancarkan mata air ya memancarkan mata air, memancarkan mata air kemudian membentuk menjadi sungai yang mengalir. Kita juga mungkin pernah melihat bagaimana apa dari batu itu kemudian keluar air dan seterusnya. Di antara batu itu juga ada batu yang retak kemudian membuat ada keluar sedikit air meskipun tidak sampai mengalir. Di antara batu itu ada yang kemudian terjatuh dari atas gunung saking khusyiahnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah dalam bab ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa apa yang kita pikirkan dari benda-benda padat itu tidak 100% seperti yang kita bayangkan kita membayangkan bahwa mereka itu tidak memiliki potensi-potensi kecerdasan apapun Ya, kita menganggap bahwa ia adalah sesuatu yang mati dan karena itu kita sering menyebutnya adalah benda mati, benda padat tetapi hakikatnya mereka tetap ya apa, dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu Wataala dan seterusnya mereka khosyah terhadap Allah Subhanahu Wataala. Kita sampai jam berapa sudah jam berapa sekarang? 633 ya baik masih ada ya <coughs> kita teruskan saja ya gitulah. Ujud kuatil fil jamadat adanya potensi pengetahuan di dalam benda-benda padat. Wa qad za'ama sebagian menganggap anna hadza babil majaz bahwa ini termasuk kategori majaz ya metafora wa huwa khusyu ila al yaitu menyandarkan khosya kepada batu kama usnidat al iradatu ila jidar fi qawlihi sebagaimana kehendak disandarkan kepada dinding di dalam firman Allah yuridu an yanqad fa dinding itu ingin runtuh ya maksudnya tidak berarti bahwa dia itu memiliki keinginan tetapi ya dalam hal bahwa dia akan runtuh gitu ini kisahnya adalah kisah uh, apa Musa dengan uh, apa uh, dengan siapa Hidir ya ketika uh, mereka uh, apa merenovasi satu rumah yang hampir runtuh karena di bawahnya ada e, harta karun milik anak yatim e, dari orang tuanya tujuh ketujuh itu, nah jadi e, orang menyebut bahwa ini adalah pendekatan pendekatan metafora, ya e, batu koshia itu khusu itu, sebagaimana e, pendekatan metafora itu disebutkan untuk Ayat yuridu anjian fob anjian kodovakoma, ya rumah ketika akan runtuh dianggap rumah ingin runtuh seolah-olah rumah itu punya keinginan padahal ini adalah satu proses alam dianggap satu proses alami yang uh, setelah lama ya dalam keadaan rusak rumah itu kemudian hampir runtuh. Kalau Ar-Razi wal-kurtubi wa'ghiruma, Ar-Razi dan al qurtubi mengatakan eh, juga imam-imam yang lain wa'ghiruma min al-Imam dan imam-imam lain wal-hajatil-hadat. Ia ya, pendekatan metafora ini tidak perlu kemudian kita pahamkan atau kita pahami ayat ini dengan pendekatan metafora. InnaAllah taala yahulukufiha harisifah, karena Allah eh, apa, menciptakan di dalam batu itu sifat-sifat ini sifat di mana batu juga punya khusyuk gitu kamafiqawli ta'ala sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala inna aradna al-amanat al-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina ayyya hamilna wa syupakna minna kami tawarkan amanat agama ini kepada langit-langit kepada bumi kepada gunung-gunung tetapi semuanya itu menolak ya untuk menerima amanat itu, aspak naminha merasa tidak mampu untuk mengemban amanat agama ini. Ya. Jadi, ar-Razi dan lain-lain mengatakan pendekatan metafora itu tidak perlu. Gitu kan? Pendekatan metafora itu tidak perlu. Kenapa? Pendekatan metafora itu seringkali disebutkan terhadap ayat-ayat seperti itu dianggap atau karena kita menghukumi benda-benda padat itu sejauh pengetahuan kita pengetahuan kita menyebut bahwa benda-benda padat itu tidak punya kecerdasan ya tidak punya kehendak tetapi kalau kita merujuk pada ayat-ayat ya betapa bahwa benda-benda padat itu juga tidak seperti yang kita bayangkan dalam hal tadi itu buktinya adalah Allah menawarkan agama ini ya menawarkan kepada siapa? menawarkan kepada gunung kepada langit kepada bumi dan sebagainya mereka kemudian menolak karena merasa tidak mampu nah ini kan satu potensi kecerdasan yang kita tidak tahu tetapi sesungguhnya Allah telah menciptakan mereka itu semua dengan memiliki sifat-sifat itu itu maksudnya Wa waqala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sabihullah samawatu samual ardu wa manfihinnan Langit yang 7, bumi yang 7 itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi, langit semuanya, ya, bumi semuanya dengan segala yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kemudian walakit latqahu nasbihahum. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mengerti bagaimana tasbih mereka itu, ya. Tetapi para sahabat yang kemudian dibukakan tabir tasbih dari kerikil-kerikil itu menjadi tahu betapa bahwa ada sesuatu ya, kehidupan di luar bayangan kehidupan yang kita uh, pahami. Ya, Rasul mengambil beberapa kerikil, ya, para sahabat sedang berkumpul, terdengar dari tangan Rasulullah itu, itu tasbih kerikil-kerikil itu oleh Rasul itu disimpan di tangan Abu Bakar masih juga terdengar tasbih itu disimpan di tangan Umar terus Usman terus Ali itu masih terdengar bunyi dari tasbih kerikil-kerikil itu baru kemudian oleh Ali diletakkan di tangan sahabat lain yang tidak disebutkan namanya baru kemudian suaranya itu tidak terdengar nah jadi yang menjadi persoalan adalah tabir gitu kita tidak memiliki akses pengetahuan tentang kehidupan dari benda-benda padat itu. Nah dalam hal ini Allah kemudian membukakan eh, ini loh sebenarnya, itu kan bahwa bu apa batu-batu juga tidak seperti yang kita eh, apa mutlak bayangkan, ya demikian karena itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa langit-langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya itu semuanya adalah bertasbih kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Allah juga berfirman bahwa bintang-bintang dan pohon-pohonan itu mereka bersujud kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala karena itu seringkali kita mendapatkan postingan, foto-foto yang memperlihatkan benda-benda itu sedang sujud kepada Allah batu seolah-olah sedang dalam posisi sujud gitu apa pohon-pohon seperti dalam posisi ruku misalnya gitu nah apakah ini adalah satu rekaan dan mustahil itu terjadi? tidak mustahil demikian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang karakter dari itu semua satu riwayat yang unik sebenarnya di, apa, di, di, apa, di, ditulis oleh Ibn Abi Dunia, dalam kitabnya Dhamud Dunya Ya, uh, dia bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengkisahkan tentang Musa alaihissalam. Pada suatu pagi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, siapa di malam tadi, ya? Adakah di malam tadi orang yang sujudnya jauh lebih panjang daripada sujudku?" Nah, ini soal kiamat. Jadi nanya, ada enggak? Ia merasa sebagai seorang nabi ibadahnya jauh lebih ya hebat ketimbang ibadah yang mungkin bisa dilakukan oleh yang lain. Jawaban Allah ternyata ada, Or ada yang jauh lebih panjang sujudnya daripada Musa alaihissalam. Siapa dia? Ketika ditanya siapa dia, jawabannya adalah seekor katak. Gitu. Ya, katak yang membayangkan katak itu kan selamanya dalam keadaan sujud ya. <laughs> Kita nggak, wah oh, itu memang begitu. Dalam riwayat itu menyebutkan demikianlah katak sujud kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu maka sujudnya Musa tidak ada bandingannya dengan sujudnya seekor katak gitu. Nah wanda Musa jariyah sujudan ya bintang pohon-pohon itu bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala ya. Awalam yarau ilama khalaqallahu min shay'in yatafayya'u Tidakkah mereka melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yatafayya'u dhilaluhu di mana apa uh, uh, apa uh, <coughs> bayang-bayangannya itu itu tunduk gitu kan. kembali kepada Allah Subhanahu wa taala al-aya qolata ataina tho'in ketika Allah memanggil langit dan bumi setelah penciptaannya datangkan datanglah kalian berdua kepadaku baik dalam keadaan tunduk taat kepadaku ataupun dalam keadaan perpa, per, apa, terpaksa apa yang mereka jawab ataina kami datang kepada Allah dalam keadaan taat gitu kan Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ya seandainya Qur'an ini diturunkan kepada gunung ya. maka gunung itu akan retak gitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa qalu lil jiludi limma shahittum alaina qalu anta qana Allahu allazi antaqa kelak di hari kiamat ya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang apa yang kita perbuat yang menjawab itu bukan mulut kita, bukan bibir kita, yang terkadang kita bisa bayangkan, kita bisa berbohong, apa, sebagaimana orang berbohong di dalam kehidupan dunia, sebagaimana orang berapologi di dalam kehidupan dunia. Tapi kelak di hari kiamat, yang menjawab itu adalah diantaranya adalah kulit-kulit kita, setiap anggota tubuh kita yang terlibat di dalam melakukan satu per, apa satu perkara kemaksiatan atau ketaatan merekalah yang akan menjadi saksi tentang maksiat atau ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka itu, "Mengapa kalian memberikan kesaksian yang memberatkan kami?" Apa jawabannya? Qalu antaqanallah. Mereka kulit itu berkata, "Allahlah yang telah membuat kami mampu untuk berbicara. Allazi antaqallasyai, dialah juga yang membuat segala sesuatu mampu berbicara. Wa sahih dalam satu hadis yang sahih hadza jabalun yuhibbuna wa Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kami mencintainya. Jadi ini ada ada ada potensi afektif rasa ya, penghayatan di dalam sebuah gunung gitu kan. Wa jada'i an mutawatir khobaruhu. ya seperti juga apa tentang kisah di mana apa pohon kurma yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat bersandar ketika Rasul berkhutbah di masjidnya di, di Nabi apa di, di Madinah ya kemudian ketika jamaah semakin besar dibuatkan apa mimbar yang terdiri dari tiga anak tangga tadinya mimbar Rasul tidak tidak apa tidak lebih tinggi ya Uh, jadi rasul hanya bersandar di sebuah apa uh, pohon kurma ya uh, di situ rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tapi ketika jamaah semakin banyak mereka kemudian yang di belakang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu maka kemudian mereka mengusulkan wahai rasulullah kita buat anak tangga ya mimbar itu jauh lebih tinggi sehingga suara engkau bisa terdengar oleh orang-orang jamaah yang ada di belakang Rasul kemudian mengikuti itu dan karena itu Rasul berkhutbah di dalam tangga barunya atau di dalam mimbar barunya itu terdengar oleh Rasul terdengar oleh para sahabat tang apa mimbar yang ditinggalkan oleh Rasul itu kemudian menangis terseduh-seduh Rasul kemudian turun mengusap-ngusap ya mimbarnya itu ya diberikan kasih sayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak lagi terdengar, dia diam dari apa, dari nangisnya nah ini kan satu contoh gitu kan, di mana tabir tentang apa yang terjadi dengan mimbar yang terbuat dari pohon kurma itu, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para sahabat mendengarnya gitu wafi sahih muslim dan dalam hadis yang diriwatkan oleh imam muslim dalam kitab sahihnya inni la hajaran bi mekkata sungguh aku tahu sebuah batu di mekkah Karena Yusali mu'allayyakoblan obaath, dia memberikan salam kepadaku sebelum aku diangkat oleh Allah sebagai nabiNya. Inilah ariful an. Sungguh aku tahu batu itu sekarang. Nah ini, jadi batu itu memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian mengenang kejadian ini sampai kemudian jauh setelah ia diangkat menjadi utusan Allah, Rasul masih tahu batu yang mana, ya yang ada di Mekah itu yang pernah memberikan salam kepada Rasulullah SAW ya. wapi sifatil hajir al-aswat dan tentang sifat-sifat hajar al-aswat innahu yashhadu liman istalama bihaqqin yaumal qiyamah dia akan memberikan kesaksian tentang orang yang menciumnya karena ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kebenaran pada hari kiamat. dia ini adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maka ketika Umar bin Khattab itu apa akan mengu, apa, mengecup Hajar Aswad, ia mengatakan, Wallahi, inilah arip anakah Hajarun latazur walatnfaq. Ya, sungguh aku e, apa tahu bahwa engkau itu adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Seandainya saja aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencium engkau maka aku tidak akan mencium engkau. Nah ini tidak berarti bahawa ia tidak menerima satu kenyataan bahwa Hajar Aswad itu juga akan memberikan kesaksian pada hari kiamat bagi orang-orang yang apa apa menyiumnya menciumnya dengan apa dengan landasan. Ketakwaan, landasan penerimaan terhadap Sunnah Rasulullah, landasan kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia disebutkan bahwa akan menjadi saksi. Ya, dan ini adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad bahawa pada hari kiamat dia adalah orang yang pernah ia lihatnya sebagai orang yang tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya kita apa tuntaskan sedikit lagi tanbihun ikhtilafu ulama al-arabiyyah fi ma'na qawli ta'ala para ulama ahli bahasa arab ini berselisih pendapat tentang makna firman Allah fahya kal hijarati au ashaddu bahwa hati mereka itu lebih atau seperti batu atau lebih keras daripada batu ba'dal isma' ala istihalati kauni halisyakki ya setelah sepakat bahwa mustahil ya apa itu dalam keadaan ragu ya ragu artinya adalah apakah rasul itu ragu Allah itu menyebutkan hati orang Bani Israel itu seperti batu atau lebih keras daripada batu itu mustahil maksudnya itu ragu begitu gitu jadi ini dua-duanya adalah pahyakan hejarati awal syadduqas warasul itu menyampaikan apa yang Diwahyukan oleh Allah Subhanahuwataala lewat malaikat Jibril dan demikianlah wahyu itu berbunyi ya, sampai kepada baginda Rasulullah. Kalau abadum sebahagian mereka mengatakan, ahuhauna bimana al wau, ahu di sini artinya adalah wau. Ya, bahiyakal hejaroti waasadu kawsah. Ya, hati itu lebih keras daripada batu, ya, seperti batu dan lebih keras lagi daripada batu. Itu dalam arti wau. Ya takdiru faya kan hijarati wasaddu qaswa tadi sudah disampaikan. Qul taala sebagaimana Allah berfirman wala tuti' minhum athiman au kafur. Janganlah engkau mengikuti mereka dalam keadaan berdosa atau kufur, ya. Nah, di sini kan ada au. Au di sini para ulama ahli bahasa menyebutnya adalah wa. Ya, dan itu kan. Dalam bahasa kita adalah kata sambung dan. Janganlah engkau mengikuti mereka sebagai orang yang berdosa dan kufur. Ya, au di sini dalam arti bukan atau tetapi dan. Ya, adron, au nuzro. Ya. dalam ayat lain dikatakan adron, ya adron itu artinya adalah pemberian uh, apa uh, berapologi. Nia ya. Pemberian, maha, apa, e, menyampaikan alasan-alasan. Au -alasan, atau, atau memberikan peringatan. Nah, au di sini juga dalam arti wau dan, ya, jadi menyampaikan apa, maudzur, e, ya, alasan dan memberikan peringatan. Wakala al Quruna yang lain mengatakan au hauna bimakna bal, ya, au di sini artinya adalah bal. Patak dirufah yakan hejaratibal asadu koswa ya seperti ungkapannya adalah kurang lebih maknanya seperti batu bahkan lebih keras lagi daripada batu nah au dalam arti bahkan bahkan lebih keras daripada batu wa <tuk> qawlihi seperti firman Allah idza fariqu minhum yahshaunannasa khashyatillah au ashaddu qaswa ya tiba-tiba sekelompok dari mereka itu khusyuk kepada Allah ya eh, takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah bahkan jauh lebih takut kepada manusia ketimbang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa arsalahu ila mi'ati an fin Allah kemudian apa? mengutusnya sampai uh, 100 tahun uh, atau lebih, ya. Nah, au di sini bahkan, bahkan lebih. Fa kana qaba qausaini aw adna, maka ia adalah seperti ya apa kau ini dua ujung apa, uh, apa, apa apa busur panah awadna bahkan lebih dekat dari itu ya nah awu di sini adalah batu wakola akhoruna ma'na dzalika fahy akan <tinyatakan> hejarati uh, awu asadu koswatin anda awu asadu koswatan anda pun yang lain mengatakan artinya adalah seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu menurut kalian maksudnya mereka kalian, bukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sisi Allah tadi itu disebutkan, di antara batu itu ada yang ini dan itu ya. Hakahu Ibn Jarir Ibn Jarir menceritakan tentang pandangan yang ketiga itu, waqala ba'duhum yang keempat artinya adalah mana zalik, pakulu bukum latakruju'an ahad dihadaini al-mithlaini, bahwa hati mereka, hati kalian itu tidak keluar dari salah satu dari dua perumpamaan ini, imma antakuna mislul hijarati fil quswa Bisa seperti batu dalam hal kerasnya. Wa iman takuna ashad minha fil koswah bahkan ya, bisa lebih keras daripada batu. Kalau ibnu Jarir, Ibn Jarir mengatakan wa ma'anda zalik ala hadat takwil. Menurut penafsiran ini, pak Bang Aduhah kalau hejaratik sebagian hati bani Israel itu adalah keras seperti batu. Wa Bang Aduhah ashadu koswatan minar hejarah. Sebagian lain itu jauh lebih keras daripada batu wa qad rajjaahu ibnu jarir ya ibnu jarir menguatkan pandangan yang terakhir itu ma tawjihi ghairihi serta juga arahan yang lain qultu ibnu khatir mengatakan wa hadzal qawlal lahir, yabqa shabihan bi qawlihi ta'ala pandangan yang terakhir itu mirip dengan makna firman Allah taala mathaluhum kamathal ladzi stauqada nara perumpamaan mereka itu adalah seperti perumpamaan orang yang menyalakan air. Akuasa ibin minas samai atau seperti apa uh, uh, kilat yang menyambar dari langit. Ya. Jadi ini menceritakan tentang kondisi, ya, kondisi hati Bani benisrael. Hati mereka itu tidak sama. Ada hati mereka itu yang kerasnya seperti kerasnya batu. Ada hati mereka yang jauh lebih keras daripada batu. Mirip dengan pembahasan tentang orang-orang munafik seperti yang pernah kita bahas dahulu, bahwa kondisi orang munafik itu ada seperti yang perumpamaan apa? orang yang menyalakan api. Dia merasa gitu kan eh, apa? ada apa ada terang di situ gitu. Kan. Atau seperti orang yang ketika terjadi kilat, ini kan terang gitu kan mereka kemudian jalan tapi setelah kilat itu hilang maka itu kemudian gelap kembali nah ini adalah kondisi-kondisi tertentu yang berbeda dari satu orang ke orang lain nah jadi pandangan yang terakhir itu adalah mirip dengan ilustrasi tentang orang-orang munafik seperti tadi itu wa kafauli taala wajadi nafaroh amalum kasaroh bin orang-orang kafir itu amal-amal mereka itu seperti mata mata morgana Makolihi awaladulmatin fi Bahrainujayin atau seperti kegelapan di tengah laut, ya dalam keadaan gelap kulita. Ya, innah minhum manhuha hakata wa minhum manhuha hakata. Di antara mereka ada orang yang kondisinya seperti itu, ada orang-orang yang kondisinya seperti yang lain. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan ketika para ulama memahami apa pahia kal hijarati au ashaddu qaswa. Jadi apa sebagian begitu tetapi sebagian yang lain memiliki kondisi yang jauh lebih pada lebih keras daripada batu. Baik ya, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tiga ayat ya. Tiga ayat dari surat Al-Baqarah ini dari ayat 72, 73 dan 74. Cukup banyak alhamdulillah yang bisa kita pahami pagi ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak Untung kalau apa uh, uh, uh, ada hajat silakan ya. Ya silakan tentang eh kewaslah kematian tadi. Hmm. kalau yang jam sekarang sama nama mati itu dalam konteks sampai 2024. Terus eh itu kan itu kan jadi masalah ada ya itu. Uh hmm. -huh. Uh -huh. Ya, jelas yang disebut dengan mujizat tadi saya jelaskan adalah selalu terkait dengan kenabian. Ya itu mujizat. Ya, karena itu maka ketika tidak terkait dengan kenabian itu di luar konteks kemujizatan. Ya di luar konteks kemujizatan. Kalau ia memang kejadian yang luar biasa, itu bisa dilihat dari kondisi orangnya. Kalau orang yang soleh maka disebut dengan karoma. Ya satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena kesolehannya, tetapi kalau terjadi dengan orang yang jahat yang kufur dan ahli ma'asyad maka bisa saja orang itu punya sesuatu yang atau mendapatkan suatu kejadian yang luar biasa tetapi itu bukan karoma, tetapi istidrat ya. istidrat itu bahasa sederhananya kita itu adalah nyungkun gitu kan? Allah ngasih sesuatu bukan karena kesolehannya tetapi karena kejahatannya Nah, apakah Mati suri itu masuk dalam apa, apa konteks Kejadian luar biasa itu Atau sesuatu yang memang biasa Gitu ya. Kalau melihat dari uh, Pandangan medis Ya itu masih kategorinya Adalah kategori biasa Ya, karena itu maka Para ahli berselisih pendapat Ya, sumber kehidupan itu Apakah dari detak jantung Atau dari apa, dinamika otak gituan e, ternyata tak e, banyak juga, banyak yang mengatakan dari otak gituan karena itu maka jantung boleh jadi kemudian berhenti berdetak, tidak. tapi selama otak itu masih punya dinamika masih bergerak otak, kan ada kehidupan. hanya persoalannya kemudian ya, gerak otak itu kan tidak selalu kemudian terdeteksi secara e, apa, secara sederhana berbeda dengan detak jantung detak jantung orang kemudian bisa mengukurnya, itu dan karena itu oh ini sudah meninggal dunia karena tidak lagi kemudian jantungnya berdekat, nah, ketika opak itu uh, tidak bisa secara sederhana uh, teridentifikasi itu itulah yang kemudian banyak kasus seperti mati suri itu dikategorikan telah mati padahal sungguhnya adalah belum mati